Assalamualaikum Sederlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 28 Agustus 2019 dibacakan Ardiansyah. Seorang perawat meninggal tabrakan dengan Avanza di Acejaya. Warga Aceh Utara blokir jalan desa karena bertahun tidak diaspal. Puluhan narapidan arutan sinabang masih tidur di tenda. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Wacetenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mame, dan Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapone 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Seram. Terima Darlun kecelakaan melibatkan mobil dan sepeda motor terjadi di Jalan Banda Aceh Melabu, persisnya di Desa Pantor Makmur, Krungsabi Aceh Jaya, Selasa Siang. Satu orang meninggal dunia. Korban adalah Desi Mayasari, 24 tahun, perawat asal Gampung Lukbuya, Setia Bakti Aceh Jaya. Kasar Lantas Polres Aceh Jaya, Ibtu di mengatakan kecelakaan terjadi pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tabrakan melibatkan sepeda motor Honda Beat BL3703WG dengan mobil Toyota Avanza BL1756EA. Saat itu korban Desi Mayasari mengendarai Honda Beat meluncur dari Bandai Aceh ke arah melabuh. Dari arah berlawanan melaju Toyota Avanza yang dikemudikan Hasan Udin, 38 tahun, seorang hakim warga Gampung Senebu, Johan Pahlawan Aceh Barat. Tiba di lokasi diduga sopir Avanza mengantuk sehingga mobil melaju melebar ke kanan. Saat itulah Avanza menghantam Honda Beat. Benturan keras mengakibatkan pengendara terhempas sejauh beberapa meter di badan jalan. Korban Desi Mayasari dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi telah menangani kasus kecelakaan tersebut. Kedua kendaraan kini diamankan di Mapolres Aceh Jaya. Sudarlun warga gampung Rawang Itik, Kecamatan Tanah Jamboaya Aceh Utara, melakukan aksi protes terhadap pemerintah karena tidak kunjung mengaspal jalan di desa mereka. Protes tersebut dilakukan dengan cara memblokir jalan di desa itu pada selasa pagi. Gesi Gampung Rawang Iti, Abu Bakar mengatakan pemblokiran jalan desa telah dilakukan berulang-ulang karena pemerintah Aceh Utara tak kunjuk mengaspalnya. Warga kesal karena telah bertahun-tahun menghirup debu jalan yang timbul dari aktivitas kendaraan yang lalu lalang. Abu Bakar mengatakan pemblokiran jalan desa yang dilakukan warga kali ini dimulai sejak selasa dini hari. Jalan yang diblokir adalah penghubung ke Gampung Biara Barat sepanjang 800 meter. Masyarakat meletakkan kayu, batang pohon, kursi, bahkan kios di badan jalan sehingga jalan hanya bisa dilalui sepeda motor. Abu Bakar menyebut jalan desanya telah dilakukan pengerasan sejak enam tahun tapi tidak pernah diaspal. Sehingga debu berterbangan saat kemarau dan becek saat hujan. Pemblokiran jalan ini akhirnya dibuka kembali setelah Ketua DPRK dan Wakil Bupati Aceh Utara berjanji segera mengaspal jalan tersebut. Sudah puluhan narapidana Rumah Tahanan Kelas 3 Sinabang Simelau masih menghuni tenda darurat yang didirikan di dalam rutan. Tenda ini dipinjam pihak rutan dari dinsos setempat pasca kebakaran yang menghanguskan sejumlah kamar napi pada Maret 2019. Kepala cabang Rutan Sinabang, Superman mengatakan saat kebakaran Rutan Sinabang pada Maret lalu, ada lima kamar yang hangus terbakar, sehingga kamar yang tersisa hanya empat ukuran lima kali enam meter. Dengan sisa kamar sebanyak itu hanya mampu menampung 14 dari 72 napi yang ditahan di Rutan Sinabang, sementara sisanya terpaksa menghuni tenda darurat yang didirikan di dalam rutan tersebut. Dengan kondisi ini, Superman berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan nasib napi Rutan Sinabang. Sambil menunggu rutan baru siap untuk dihuni, rutan sangat membutuhkan barak sementara untuk menampung para napi. Sudarlun polisi kembali menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di Aceh Tamiang. Tiga orang ditangkap bersama barang bukti sabu seberat 30,4 gram. Tiga tersangka yang ditangkap adalah YS 33 tahun, IP 36 tahun dan MI 19 tahun. Kasubak Humas Polres Aceh Tamiang, Ibda Didik Surya mengatakan tersangka YS merupakan warga desa beras basah pangkalan susu langkat Sumatera Utara. YS dan IP, ibu rumah tangga warga desa Alur Manis Rantoslamat Aceh Tamiang ditangkap tim ofisinal Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang di sebuah warung bakso di desa Alur Kersik, Kecamatan Rantau pada 25 Agustus 2019. Keduanya ditangkap dari informasi masyarakat bahwa di warung itu akan ada transaksi narkoba. Petugas segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap keduanya. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan barang bukti sabu 4,9 gram. Kepada petugas, CS mengaku bahwa ia akan menerima sabu dari MI warga Aceh Timur. Mendapat laporan ini, petugas langsung menuju lokasi dan mendapati MI berada di pinggir jalan Medan Banda Aceh, Gampung, Damatutung, Kecamatan Perlak, Kota Aceh Timur pada 26 Agustus 2019. Polisi berhasil menangkap MI yang berusaha kabur dan menemukan barang bukti sabu seberat 25,4 gram. Sabu ini rencananya diantarkan kepada YS atas suruhan Bennu alias Tio yang kini masuk DPO. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Darlun petugas Bia Cukai berhasil menggagalkan penyeludupan bawang merah dan sabu dalam sebuah patroli di perailan Aceh Timur beberapa waktu lalu. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap 4 tersangka. Dalam penyelidikan terungkap, ternyata salah seorang pemilik sabu adalah oknum polisi yang kini masih buron. Dalam penangkapan, sebanyak 59 ton bawang merah disita dari dua kapal penyeludup yakni KM Cantika, nomor 972 QQB, dan KM Alif. Selain itu petugas juga mendapati 25 kg sabu dari salah satu kapal. Kapolres Lok Semawe AKBP Arilasta Irawan mengatakan terkait kasus sabu sebanyak 4 orang telah ditangkap. Tiga di antaranya adalah awak kapal masing-masing SA warga Langsa dan NK, serta N keduanya warga Aceh Utara. Sementara satu lainnya AI adalah perantara yang mengotaki proses penyeludupan sabu. Informasi yang diperoleh, AI sendiri adalah salah seorang mantan calek dari Partai Nasional. Polisi juga menetapkan tiga orang sebagai buronan terkait kepemilikan 25 kg sabu tersebut. Mereka adalah M pemilik sabu di Malaysia, ML calon pembeli 15 kg dari total 25 kg sabu, dan AS calon pembeli 10 kg sabu. Ternyata inisial terakhir adalah salah seorang aparat keamanan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Zarlun Badan Amil Zakat Nasional Pusat memberikan penghargaan anugerah Basnas Award pada 2019 kepada Provinsi Aceh. Penghargaan diserahkan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin kepada PLT Kepala Baitulmal Aceh Dr. Nandes Mahdi Ahmadi MM di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama RI Senin kemarin. Aceh terpilih sebagai terbaik satu dalam kategori Gubernur Pendukung Kebangkitan Zakat. Selain Aceh, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Banda Aceh, Pidijaya, dan Aceh Tamiang dengan kategori Bupati Walikota Pendukung Kebangkitan Zakat. Anugerah Basnas Uwud ini hanya diberikan kepada daerah yang terbaik dalam mendukung kebangkitan Zakat. Selesai penerimaan penghargaan, PLT Kepala Baitulmal Aceh Mahdi Amhadi mengaku bangga dengan prestasi itu. Karena Aceh memborong 4 penghargaan sekaligus tahun ini. Berbeda dengan tahun 2018 hanya diberikan kepada Baitulmal Provinsi Aceh. Menurut Mahdi, penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan untuk lembaga yang bergerak di bidang zakat. Ada beberapa kategori yang dinilai basnas pada penganugerahan tersebut, antara lain kategori lembaga amir zakat swasta terbaik, perusahaan pendukung peduli zakat, artis peduli zakat, toko peduli zakat, dan beberapa kategori lain. Kepala Sekretariat Baitul Baitulmal Aceh Muhammad Iswanto menambahkan dalam mendukung kebangkitan zakat pemerintah Aceh belum lama ini, telah mengesahkan kanun nomor 10 2018 tentang Baitul Baitulmal. Kanun ini menjadi solusi atas permasalahan baik regulasi maupun kendala dalam pengelolaan zakat selama ini. Dari Newsroom Seramitanyung Permais, sekian berita pagi di Sirabu, 28 Agustus 2019.